Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas tentang surga dan neraka. Kalau dalam bahasa Sunda, surga itu dari kata sawarga. Sawarga artinya saw ini adalah air dan warga adalah kedudukan. Sawarga mani loka. Jadi sawarga ini adalah orang-orang yang kedudukannya jiwanya Kedudukan dirinya Seperti air Seperti samudra, Seperti lautan yang luas dan dalam Orang mau memasukkan Sampah Orang mau memasukkan Kotoran ke dalamnya Ia tidak berpengaruh padanya Nah sebaliknya Naraka dari kata juga Nah itu artinya Sinar Ra itu matahari Ka itu loka tempat Naraka artinya berarti tempat matahari terbit Jadi ya, mana artinya? Ya di dunia Di dunia, di alam dunia ini Ketika Adam diturunkan dari surga Lawan dari surga berarti Naraka Naraka ini adalah alam dunia Sedangkan surga adalah alam di dalam diri Jadi surga dan neraka Sebetulnya ada di dalam diri kita sendiri Nah ketika kita Merasa Tenang, seperti air sejuk ada orang yang menghina ada orang yang menyumpah ada orang yang mencelah kepada kita kita tidak marah sama seperti yang dilakukan Nabi pada zaman dulu orang Yahudi mencelahnya mengejeknya. Nabi tidak marah berarti dirinya berada di surga dia selalu tersenyum dan selalu mengucapkan Assalamualaikum ada siapapun itu berarti dirinya sedang berada dalam surga. Neraka itu sendiri adalah tidak perlu menunggu setelah mati. Bahkan ketika kita merasa ketika ada orang yang berbicara tentang Islam, lalu merasa kita tidak sesuai dengan apa yang Islam yang kita pahami, terus merasa terhina, jangan menunggu sampai meninggal, jangan menunggu sampai mati. Itu saja berarti kita sudah ada di neraka Tiba-tiba rasa dendam, rasa benci Marah, mengumpat, menghilang Menganggap sesat pada orang lain Kita tidak perlu mengunggung neraka setelah nanti Ketika kita merasa terhina, ketika kita merasa mudah terbakar, Itu sudah di neraka Karena neraka itu, kalau dalam bahasa Alamnya, nah Afi Sedangkan surga itu zannah, babas Arab, kebun. Kebun yang menunjukkan, kebun yang memberikan kesenjukan. Zannah itu kebun. Kebun tergantung kepada apa yang kita tanam. Kalau kita menanam di dalam hati kita kebunsukan, di dalam pikiran kita, kedengkian. Kita selalu merasa hebat, merasa paling benar. Ketika ada orang lain datang menceritakan tentang kebenaran yang sejati, merasa kita terhina. Itu saja sudah di neraka, itu saja sudah menjadi api Namanya api, itu sudah terbakar. Jangan banyak korek, saya menurutnya kendoh korek Kena gesek dikit, langsung terbakar Ketika ada perasaan kita seperti itu Artinya kita tidak menunggu untuk mati Untuk perasakan rata, karena apa? Karena dunia itu adalah majalah Dunia itu adalah like cermin Aheran, apa yang kita rasakan di dunia saat ini adalah gambaran dari apa yang akan terjadi nanti setelah mati. Dunia ini adalah cermin. Dunia ini adalah gambaran kita. Maka kenapa Allah melahirkan dulu dari surga ke dunia ini? Ini adalah neraka tempat penggundukan. Meskipun kita berada dalam neraka, kita tetap tenang seperti air yang jernih. Kita tetap tenang seperti laut yang dalam. Orang mau menghina, mencolok, mencaci maki, kita tidak berpengaruh terpengaruh oleh orang-orang. Kenapa? Karena kita berada dalam jiwa yang tenang dan dalam seperti laut, dalamnya laut kan samudra. Tapi meskipun kita merasa, oh, saya juga ah, ya, saya juga menyampaikan kebenaran, kapan Namun ketika ada orang yang datang meroboh lubuk apa yang dipahaminya jadi Islamnya masih Islam imajinasi masih Islam hayalan baru sebatas menghayal baru sebatas naku tiba-tiba ada orang yang datang ngoblok-ngoblok dan merasa tidak sesuai dengan apa yang dipikirannya, apa yang dipahaminya menurut akidahnya lu marah, cepat marah meskipun itu ayam, meskipun itu kebenaran meskipun itu Islam tapi ketika kita cepat keruh itu berarti sama dengan kita seperti kolam yang sempit dan dangkal Anak kecil turun ke dalamnya langsung keruh Langsung berubah jadi kotak Biarpun tak asalnya jernih Artinya ketika kita berubah kotak Berubah marah Ada orang yang nyatakan beneran Tapi tidak sesuai dengan akhidah kita Tidak sesuai dengan keyakinan kita Jadi ngombong Jadi menyerang orang itu Berarti kita masih dangkal bisa masih dalam kolam yang sempit air itu kalau volumenya banyak sebesar lautan seluas lautan dan sedalam lautan lo digodok bagaimanapun juga dia tidak akan bergejolak menjadi panas tidak dia tidak akan bergejolak tapi kenapa tiba-tiba cepat bergejolak dalam diri kita itu karena air yang ada dalam diri kita sedikit cuma segayung jadi ketika Dikodokin kepanas, itu baru 20 menit sudah langsung bergejolak. Berarti airnya masih sedikit. Maka luaskan hati kita agar seperti samudra yang luas dan dalam. Jadi mau digodok bagaimanapun orang mau mengeluarkan umpatan bagaimanapun, kita tetap tenang. Artinya surga dan neraka itu ada di dalam diri kita. Jadi surga dan neraka bukan di luar diri kita. Jadi berang siapa yang mencari tentang Allah Mencari tentang kebenaran keluar dari diri Maka akan sesat Kenapa? Karena kebenaran itu sebenarnya akan kembali pada diri kita Tahu Ah, Satu kesatuan dengan diri kita Mengaruh panasah Berang siapa yang mengenali dirinya Maka dia akan mengenali Tuhan Mengenali siapa rohnya Artinya apa? Artinya, surga dan neraka adalah kembali ke dalam dirinya. Surga adalah ketenangan rasa diri. Ketika kita senang, bahagia, bangun tidur kita senantiasa bersyukur, itu kita sudah berada dalam surga. Batin tenang. Tapi ketika pikiran tidak tenang, hati was-was, melihat orang yang tidak sederhana dengan kita marah, melihat orang yang tidak sejalan dengan pikiran kita benci. melihat orang yang berpendapat berbeda saja dia marah dia ingin menyampaikan bahwa yang benar itu -benar begini lah benarnya menurut kamu belum tentu benarnya untuk orang lain angka 6 dilihat dari sisi sana itu angka 6, tapi dilihat dari sisi ini mungkin atas itu, angka 9 karena 6 dengan 9 Dilihat dari sisi yang berbeda, itu akan menjadi berbeda. Di sisi, dilihat dari sini, angka 6. Dilihat dari sini, angka 9. Itulah cara memandang dalam perspektif pemikiran. Karena setiap sudut pandang, orang berbeda. Tapi lihatlah, kebenarannya itu dari rasa. Bahwa surga itu bukan diimajinasi. Kalau diimajinasi, ujungnya jadi ngayal nanti setelah mati akan disediakan 40 bidadari itu apa khayalan dari otak pikiran nah gimana dengan perempuan gimana dengan wanita kok wanita tidak disediakan bidadari kok wanita tidak disediakan bidadara nah itu diskriminasi masalah kisah jadi yang disediakan 40 bidadari terus istrinya gimana mana dong nah, istrinya kata ini tempat satunya kasih ini diskriminasi artinya Tuhan tidak pernah membedakan bahasa dalam Islam perempuan diangkat kerajaan diangkat kerajaan oleh Islam artinya surga dan keraka bukanlah imajilasi apa surga dan keraka adalah rasa surga dan keraka adalah apa yang kita rasakan jadi tidak memikirku besok musa atau setelah mati saya, lucu, ini cerita saya waktu sabar Ketika ada Ustadz yang mengatakan Dan ketika ya, di kelas saya duduk di paling depan Ada Ustadz yang bicara Nah, nanti kalau kita, kata Ustadz Berbuat baik di dunia Maka di akhirat nanti kita akan mendapatkan pahala surga Tiba-tiba saya langsungin ya. Tangan Padahal? Saya mau tanya pak Kalau begitu berarti Allah melutar sama manusia Uh, langsung saya lihat dia disuruh ke depan menang, Ustaz taruh, menang uh, tampak saya tampak di jelaskan, terus disuruh lupa lagi di kecembur setelah lama berlalu waktu mungkin dia sudah sadar tiba-tiba si, dia menanggir entah, menang apa sih maksudnya dari dulu waktu kamu bilang bahwa Tuhan letak ya iyalah, Ustaz masa Tuhan letak Tuhan letak bahkan sisanya itu sangat cepat gak maksudnya Nah, Pak Ustadz sendiri yang salah ngerti ini akhirat. Akhirat di sini tidak selalu berarti harus kematian. Nah, sekarang kata saya, saya tampak Pak Ustadz. Kemudian Pak Ustadz akan balas tamparan ke saya. Itu akhirat. Apa yang saya perbuat, maka kemudian akan berbuat. Ya juga ya. Akhirat di sini bukan berarti kepastian Akhirat di sini adalah akhir dari apa yang kita perbuat. Kalau kita nanam jagung, ya tumbuhnya jagung. Masa yang lalu mati, kita bisa nanam jagung? Kan menjelang-jelang eh, itu kembun. Masa kita nanam jagung, lalu mati, baru kita panggil? Kan jagung cuma 4 bulan. Terus padi cuma 6 bulan. Kita nanam padi, ya tumbuh padi. Dan itu ber, ber, ber berjaga, ada waktunya. Dan susah Allah sangat cepat, apalagi berhubungan tentang apa yang kita perbuat, mau baik ataupun benar. Itu pasti langsung cepat di saatnya. Tidak memilih mati. Lah, Quran atau kitab yang kita yakini itu kan petunjuk. Petunjuk jalan menuju benar. Nah, sekarang petunjuk untuk orang yang mati, itu petunjuk untuk orang yang hidup. Yang jelas, kita bahwa Quran itu, petunjuk untuk orang yang hidup. Artinya, surga dan neraka yang dimaksud, itu untuk orang yang hidup, bukan untuk orang yang mati nah kalau masalah mati ya kan itu urusan allah bukan urusan kita kenapa kita ngayalin ya? kenapa kita terlalu jauh menghayalkan nanti neraka begini nusukan gitu ya ada memang surga setelah mati dan neraka setelah mati tapi kan itu di luar dari imajinasi atau pikiran itu bukan khayalan itu kenyataan yang harus dirasakan dulu oh, oleh hati diri kita saat kita hidup di dunia karena hidup di dunia ini adalah cara bermain lagi akhirat apa yang kita rasakan sekarang kalau kita jiwa tenang, rasa senang, lega, tidak ada beban, berarti kita sudah berada di surga dan terus itu dilatih maka setelah nanti kita akan lebih Tapi kalau pikiran kita selalu gelisah ada orang membuat ternyata beda diri kita cepat marah, itu kita tidak meninggal. Bahkan di dunia saja kita sudah berada di neraka. Bahkan di dunia saja kita sudah tidak tenang di kita. Jadi artinya surga dan neraka bukan menurut akal pikiran. Surga dan neraka adalah apa yang kita rasakan saat ini. Apakah kita berada di surga atau apa kita berada di neraka? Mudah tersinggung, mudah emosi ketika orang berbeda pendapat dengan kita. Itu sudah diserangkan. Mudah marah, maka rasakan oleh diri kita kembali pada diri kita. Sumber dan rasa adalah apa yang kita rasakan, bukan apa yang kita pikirkan. Karena hakikat syukur, iman, dan yakin kepada Allah semuanya ada dirasa, bukan di ranah imajinasi, bukan di ranah mimpi, bukan di ranah imajinasi, bukan hayalan, bukan delusi, bukan bayangan imajinasi, bukan hayalan. Semua harus dirasa Kan Allah Ayana Allah, mana Allah? Baik, ya Muhammad Insya'allani Ani koribun Uji buddha watani badi Pasti buddha hey, Muhammad, kalau kamu Kalau ada makhluk yang bertanya, mana aku? Aku lebih dekat dari mata wadahnya Bahkan lebih dekat dari rasa perasaanmu Sanya tanah urib iku amuni Di badan yang kiri. Ingkang puoso, jeda kemarin, lamun sirong rosso. Senyatanya hidup ini hanya merasakan dirinya sendiri. Dan Allah yang mahu kuasa itu lebih dekat dari rasa-rasa kita. Semoga apa yang saya sampaikan kali ini tentang surga dan neraka dapat bermanfaat dan menjadi hidai.